Wong Tompe sudah siap untuk bergoyang salah satu artis muda bertalenta dari bumi palapadia dilahirkan tepatnya di kota sejarah mojokerto ya artis muda banyak pegemarnya ada SNP Indonesia juga ada ramayana ada Wong Tompe, Mike Prosoting kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Jihan Audi Pa pa pa luar biasa sekali